Assalamualaikum, Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Rabu 19 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. Pemkab stop gaji 4 PNS yang bolos. Curi mobil ambulans di Aceh Utara, ditangkap di Abdiya, ditawar seharga 10 juta. Rupiah. Dinas Pekerjaan Umum Pinjai segera tangani Jalan 16. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi Aceh. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Citi 94,4 FM Boxmawe, Radio Laut 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Fase 90,1 FM Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Sebelum, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyetop atau memberhentikan Pembayaran gaji kepada 4 orang PNS yang tidak masuk kantor, mereka bolos sejak 1 tahun terakhir tanpa keterangan. Kepala BKP SDM Abdia Edi Daryanto SE mengatakan pemberhentian pembayaran gaji Dr. Teku Muda Putih mantan kepala puskesmas Susu, Kini staf RSUTP Yulizar SSTP mantan ajudan Sekda Abdia Dr. Randes Ramli Hardinur, setahap dinas perpustakaan dan arsip, serta Edi Marta, pegawai dinas pendidikan guru SD4 Babahrut dilakukan setelah rapat sekda abdia dengan pimpinan tempat mereka ditugaskan. Edi juga mengatakan langkah itu sebagai peringatan hingga saat ini mereka kembali bertugas. Jika dalam beberapa bulan ke depan juga tidak hadir, Edi mengatakan maka keempat PNS akan diusulkan pemecatan dari PNS. ...karena sejumlah langkah, seperti menyurati dan menegur... ...kepada masing-masing PNS, yang bolos telah dilakukan. Dalun aksi tiga laki-laki ini tergolong nekat. Mereka sukses mencuri dan melarikan satu unit mobil ambulan... ...milik Puskesmas Biakmuli, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari tiga pelaku yang membawa lari mobil dinas berplat merah tersebut... ...satu orang di antaranya berhasil ditangkap, personel Posek Babarod Abdia, dalam penyergapan di sebuah warung di lokasi puncak gunung Singamata, kilometer 23, lintasan Imirah, Kecamatan Babarot, Kabupaten Abdia menuju Teranggun, Kabupaten Kayu Luwes. Sedangkan dua tersangka lolos ke dalam semak-semak dan hutan di sekitar warung di kawasan sepi penduduk tersebut. Kapolres Abdia KBPN, di Hermawan SIK MSC kepada wartawan mengatakan, Satu tersangka pelaku yang berhasil ditangkap adalah MS 31 tahun pekerjaan sebagai sopir warga desa Bia Muli, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara dua tersangka yang melarikan diri kini identitasnya telah diketahui yaitu T40 tahun warga desa Bia Muli, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara dan U35 tahun warga desa Tualang Lama, Kecamatan Lawi, Bulan, Aceh Tenggara. Sederlun Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Pidijaya Rizal Fikar berjanji segera menangani puluhan meter badan jalan yang amblas ke sungai di Gampung Sago, Kecamatan Teringgading. Jalan kabupaten yang menghubungkan ibu kota kecamatan ke sejumlah gampung dalam kemukiman peduk baru sudah lebih lima tahun kritis, bahkan kerap membawa malapetaka bagi pelintas. Sementara jembatan Pangwa yang nyaris terpungging, tahun ini juga dipangun. Perintah penanganan secara darurat Jalan Gampung Sago jelas Rizal disampaikan Wakil Bupati H. Said Mulyadi kepadanya disela-sela mengamati kondisi jalan yang kini memprihatinkan. Badan jalan yang panjangnya sekitar 80 meter saat ini tersisa hanya 2 meter sehingga meresahkan masyarakat. Terlebih pada jam-jam sibuk pagi dan siang ketika berpapasan dengan kendaraan roda 4 tidak jarang pengguna sepeda motor tersenggol dan terjatuh. Penanganan darurat dengan memancang batang kelapa disertai pemagaran dengan drum bekas ditimbun dengan batu atau tanah ditaksir menghabiskan dana Rp250 juta rupiah, dan ditargetkan selesai paling lama sebulan. Jika rampung, kelebaran badan jalan akan menjadi 5,5 atau 6 meter. Darlun setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah, Ahmadi SE dan Tengku Sarkawi saat ini namanya sering dicatut oleh orang yang tidak dikenal, dengan dali memberikan jabatan strategis kepada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah setempat. Kabak Humas dan protokoler Sukur SPD-MPD mengatakan, seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat benar meriah untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan bupati dan wakil bupati. Sehubungan dengan maraknya telepon dan pesan singkat gelap yang mengatasnamakan bupati atau wakil bupati Bener Meriah yang mana menjanjikan jabatan atau proyek dengan meminta uang ataupun lainnya. Bupati dan wakil bupati juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan. Bila ada seseorang yang mengalami hal tersebut, sebut syukur agar secepatnya menghubungi bupati dan wakil bupati Bener Meriah, Ahmadi dan Abu Ya Sarkawi secara langsung atau melalui Kabak humas Bener Meriah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Bupati Pidi Ahmad atau Abu Sik mengintruksikan semua kepala dinas membuat program kerja melayani masyarakat. Mereka diberi waktu dalam sebulan ini menyusun program kerja dimaksud. Abu saat silaturahmi dengan para kepala dinas di pendopo bupati menegaskan dalam waktu tiga bulan dirinya akan mengevaluasi hasil kerja bawahan. Di hadapan kepala SKPK, dirinya dan Fadlullah TM Daud mengedepankan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Walau demikian, Abu Sik sempat menyinggung dirinya masih gelap terkait dengan arah pembangunan PD. Hal ini dikatakannya lantaran belum ada serah terima jabatan sebagaimana diulas beberapa hari ini. Zudarlun, pencarian dua nelayan asal Gampung Imule, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Muhammad Nazar, 31 tahun, dan Muhammad Zakir, 25 tahun, yang dilaporkan hilang saat melaut, Sabtu pagi pekan lalu dihentikan. Semua personil yang melakukan pencarian hingga ke wilayah perbatasan telah kembali ke Sabang kemarin malam. Panglima Laut lo Imule, Saiful Bahri, kepada Serambi, mengatakan pencarian dua nelayan asal Gampung Imule yang hilang di terpa angin kencang saat menuju rumpun sekitar 18 mil sebelah timur TPI Imule untuk sementara telah dihentikan. Penghentian tersebut sehubungan dengan tidak diperolehnya hasil yang dilakukan tim pencarian yang telah berlangsung 4 hari. Pencarian yang dilakukan Muslim Nakoda bersama dua anggotanya itu sudah mencapai 180 mil atau zona merah, yakni telah memasuki wilayah perbatasan perairan Indonesia dan Thailand serta Birma. Darlun Terminal Terpadu Kabupaten Gayolues yang berada di Cinta Maju Kecamatan Belang Pegayon terbengkalai. Sejumlah bangunan kondisinya mulai rusak dan memprihatinkan sebelum difungsikan. Dari catatan dan informasi yang diterima Serambi, terminal terpadu galus dibangun melalui dana Otsus yang melandana miliaran rupiah. Mulai dibangun tahun 2008 lalu dan berkelanjutan di tahun berikutnya. Namun hingga kini bangunan tersebut tidak kunjung dimanfaatkan hingga kondisinya terbengkalai dan memprihatinkan. Bahkan kondisi sejumlah pintu dan jendela serta atap bangunan telah hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Para perangkat desa setempat menyayangkan kondisi yang dinilai Mubasir tersebut. Secara terpisah Bupati Gayolus Ibnu Hasim mengatakan terminal terpadu yang berada di Kecamatan Belang Pegayon itu merupakan tanggung jawab pemerintah Aceh, bahkan bangunan itu merupakan aset pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak untuk mengoperasikan dan memanfaatkan terminal yang dibangun melalui dana OTSUS tersebut.